Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya Afwan, saat ini di dunia kecantikan itu ada istilahnya mesoterapi. Tujuannya untuk mengecilkan pori-pori. Caranya dengan mengambil darah dari lengan untuk diambil serumnya lalu disuntikan kembali ke wajah. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Syukran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah Pembuktian tentang medis apakah itu bisa betul merapatkan pori-pori adalah ada nilai kesehatannya jika itu adalah ada nilai kesehatan untuk kebaikan orang boleh seorang wanita menjaga kecantikannya dengan bedak dengan apa namanya pelembab dan sebagainya agar lembut kulitnya untuk suaminya dan seterusnya maka berdandan seorang wanita boleh asalkan tidak melanggar Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan kehakaharoman ada masalah mengambil darah jika itu memang secara majlis betul, darah memang dalam hukum madhab kita Imam Syafi'i bahawasanya berbelepotan dengan najis itu hukumnya haram, kalau kita harus mengambil darah untuk dibelepotkan untuk dioleskan adalah hukumnya ha, haram, karena menurut madhab Imam Syafi'i darah adalah na, najis, akan tapi menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal darah bukan najis Maka darah bukan najis, akan, maka dari itu karena ini adalah bukan urusan mengambil duitnya orang, bukan urusan minta-minta tadi dan bukan urusan makan riba dimudahkan jika betul secara medis darah itu bisa untuk semacam itu diambil lalu disuntikkan ikut madzhab Imam Ahmad bin Hambal darah adalah bukan na, najis kemudian disuntukkan lagi untuk asalkan terjamin kesehatan sebab darah itu kalau sudah keluar itu ter, ter, ter, ter terkena virus luar bisa menjadi penyakit ya ini harus steril secara medis harus terjaga ini bukan membenahi kulit tapi merusak jasad yang lainnya enggak boleh maka ee uh, jika itu betul, tidak ada masalah dan itu kemudian sebagai seorang istri untuk berdandan untuk suaminya untuk menjaga kecintaan kecantikan, seorang wanita tuh ingin cantik untuk dirinya sendiri untuk sahabat-sahabat wanitanya, biarpun mungkin dia adalah seorang yang tidak punya suami akan tetapi dia bukan orang yang ganjen, bukan orang yang kemenyak, bukan orang yang kemayu nah, akan tetapi orang yang wajar, dia ingin mendandan. berdandan, bagus, itu adalah wajar bukan untuk dipamerkan ke kaum laki-laki maka dengan cara semacam ini, kalau memang terbukti secara medis dan tidak membahayakan kalaupun memang di dalam matahab imam syafi'i darah adalah najis ikut matahab imam Ahmad ibn Hanbal, tidak ada masalah, lakukan itu semua asal dengan tujuannya benar tujuannya adalah benar untuk menyenangkan suami, untuk berdandan untuk sahabat-sahabat perempuannya bukan untuk pamer kalau suka pamer kecantikan, kecuali tidak adalah wanita rendah bukan wanita mulia, jadi semacam itu Biasanya yang dipermasalkan adalah darah, darah kalau sudah keluar dari tubuh kita menjadi na, najis, kalau najis nanti tidak bisa lagi kita kita gunakan apakah kita oleskan itu najis menurut matab imam al-syafi'i matab imam malik dan matab imam abu hanifah r.ta'ala'n hu tapi menurut imam ahmad ibn hambal adalah sederhana dan ini adalah bukan pekerjaan yang takjir khilqillah merubah membuat tato. Membeli ini bukan bukan semacam itu, akan tapi itu hanya menanamkan atau pengobatan saja dengan cara semacam itu maka itu hukumnya adalah diperkenankan kalau memang nanti pada ada sebagian bahas tentang kenajisan darah kita bisa berkata bahasanya menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hamal adalah menurut emang Imam Ahmad ibn Hamal darah adalah tidak najis maka hal yang semacam itu menjadi diperkenankan ingat asalkan tujuannya adalah benar. Adapun masjid yang Dibangun di atasnya sama tidak beda dibatas apakah bawahnya atau di atasnya asalkan bangunan yang dimaksud tadi adalah bukan untuk masjid untuk kepentingan masjid maka ini adalah uh, tidak diperankan, tapi dengan catatan semuanya tidak mengganggu fungsi fungsi masjid tidak mengganggu fungsi masjid itu saja Allahumma bi sabi. Baik Bunda ya, Mohamad untuk pertanyaan dari media sosial Facebook kita simpan terlebih dahulu nampaknya sudah ada penanya melalui layanan telepon terlebih dulu kita angkat baik barangkali ada penelepon karena telepon itu datangnya tidak bisa diduga kalau ada telepon langsung dihentikan saja apa yang kami sampaikan, enggak apa-apa karena telepon kan kadang, kadang masuknya susah sambil dibaca pertanyaan yang lain nanti kalau telepon yeah. masuk kita stop yeah. jadi langsung saja kalau ada telepon masuk kami Ya, nampaknya saudara telefon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ba. Ya. Assalamualaikum. Bu. ibu bisa terhubung. ayah oh ibu mohon volume di rumah ibunya mohon dikecilkan terlebih dahulu. untuk volume televisi ibu mohon dikecilkan terlebih dahulu. sudah bu. Ibu mohon maaf, masih kurang jelas, untuk pelengua televisinya mohon dikecilkan terlebih dahulu. Ibu dari mana dulu, dari mana dulu? Ibu, Ibu, Ibu dari mana dulu, Ibu? Ibu, Ibu sebutkan dulu Ibu dari mana. Oh nampaknya, Ibu dari Taiwan? Ya. Ya. Ibu mohon, Bu, untuk volume TV-nya mohon dikecilkan dulu, Bu. Volume televisinya atau radionya dikecilkan dulu, Ibu ya. Volumenya dikecilkan terlebih dahulu. Supaya so. Baik, diputus saja, Boton. Baik. Nampaknya ada sedikit jangguan. Evaluasi untuk semuanya, barangkali ada yang punya keahlian dalam hal ini, bisa nanti. Karena ternyata banyak permintaan, baik yang di dalam atau di luar negeri yang ikuti, ingin juga ikut dalam telepon, barangkali ada yang punya keahlian, berarti ini kekurangannya dalam sisi telepon. Kita ingin telepon kita maksimal. Mungkin ada punya keahlian bisa membantu dalam hal ini, untuk kesempurnaan program ini. Sehingga nanti, Tanya jawab itu akan dibagi antara yang hadir, kemudian Facebook atau yang kemudian juga pertanyaan langsung dari luar. Baik ini saja. Baik Buya, mungkin dari Facebook bisa di Ada sahabat kita dari Bandung, yakni Aku Muzib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana kesucian mencuci dengan mesin cuci? Adakah syarat khusus? Apakah harus dengan air mengalir? Demikian dari kami, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum Mencuci dengan mesin cuci tidak beda, mencuci dengan yang lainnya Pertama dengan air yang suci dan mensucikannya Kemudian yang kedua harus dibedakan antara barang yang dicuci itu najis atau tidak najis Kalau barang yang tidak terkena najis tidak ada masalah Sebab tidak semua kita itu punya kena najis kan ada baju kotor, kotor tidak nah sarung, kotor, tidak najis semua kalau kotor, bukan najis beda cara mensucikannya di saat barang itu terkena najis jika barang itu kotor dan bukan najis maka langsung saja masuk mesin cuci kasih air, kasih sabun, beres karena barangnya adalah suhu cuci karena suci tidak perlu disucikannya jadi mesin pembersih, bukan mesin mencuci itu nanti jadi mesin, ya, dijalankan mesinnya kemudian dibilas, selesai karena memang kita tidak mensucikannya karena barangnya adalah barang yang tidak nak najis. Tapi kalau ada salah satu barangnya yang, yang najis, maka cara mencuci dengan mesin cuci beda. Di dalam kata kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka ta katailah, jika air itu sedikit, maka air tidak boleh datang duluan. Tapi air apa, air tidak boleh. Air harus didatangkan. Misalnya, kalau mesin cuci kemudian dikasih air dulu, setelah dikasih air kemudian baju yang kena najis dimasukkan, maka akan menjadi najis semuanya. Akan kemana-mana, hati-hati Tapi hendaknya, bajunya terlebih dahulu Karena bajunya ada najis Baru nanti air dialirkan Setelah air dialirkan ke baju tersebut Tidak harus lober, numpah Seperti keyakinan orang-orang di kampung itu Nyuci baju harus pakai ngelubir nglo Sudah hamil pakai timba lagi kan kasihan dia Suaminya gak mau ngerti Tidak harus lober dari mana pemahaman ini Yang penting air itu tergenang Yang penting baju tergenang dengan air terendam dengan air sudah tinggal digoyang-goyang sedikit ya digoyang-goyang sedikit yang penting bentuk najisnya mohon maaf kalau empuknya dibuang dulu di luar masa dimasukin sini kan yang penting sudah digoyang-goyang biarpun air tidak ngelober kemudian setelah digoyang air dibu dibuang cakat atau setelah setelah terangkat bersih baru dikasih sa sabun boleh jangan dikasih sabun du dulu sebab kaidahnya begini kalau air itu sudah menggen merendam baju, kemudian digoyang begini maka baju itu sudah menjadi su suci dan air yaitu menjadi air musta'mal air yang musta'mal dan dia sudah suci, tidak perlu kita mensucikan lagi pada kalau mau dibuang, dibuang, kalau sudah selesai yang penting airnya tidak berubah, kan diputar dengan mesin cuci sebelum dikasih sabun sebelum dikasih sabun, diputar dulu dengan rrrr, ha. dan tidak ada perubahan kalau berubah menjadi berubah ceritanya tadi sudah ada perubahan, kalau untung-untung diangkat atau dihabiskan airnya kalau kasihan, aduh air susah ya sudah, yang penting jangan dikasih sabun dulu tapi kalau dikasih sabun dulu, berantakan jadi bajunya dikasih sah, sabun setelah dikasih sabun, dikasih air jadi airnya campur sabun berarti air ini bukan menjadi air yang bisa menyucikannya karena apa? air telah bercampur dengan sah, sabun maka tuangkan air ke baju yang kena najis tanpa dikasih sabun terlebih dahulu dan digoyang-goyang semuanya setelah itu kemudian setelah itu selesai, mau dikasih sabun bo? boleh, kasih sabun setelah dikasih sabun diaduk ini sudah suci semuanya sudah suci kemudian apa? mau dibilas, nggak dibilas, maaf bebas nggak usah dibilas juga, juga sudah so, suci jadi membilasnya tidak harus sampai tiga kali ini kan ibu, ayo pernah kan? tiga kali, lober, sakit pinggang nanti ngajinya salah, makanya perlu ngaji yang benar yeah. jadi tidak harus slow bear. yang penting tergenang terendam itu sudah suci tapi syarat air harus didatangkan setelah itu mau dibilas terserah kosongkan air, tuangin air lagi, kosongkan air, tuangkan lagi, beres tapi syaratnya air didatangkan dan sabun tidak boleh dimasukkan terlebih dahulu kecuali sudah kita kita putar itu mesin cuci dan itu cara mensucikan baju yang kena najis dengan mesin cu cuci tapi kalau bajunya tidak najis suka-suka, air dulu atau air berikut tidak ada masalah, ada air dulu tapi bajunya ini adalah baju kotor saja kotor, kotor, kotor, kotor yang najis dipisah lebih mudah itu jadi yang kotor langsung saja, air duluan dimasukin selesai, kasih sabun gak ada masalah karena kita tidak mensucikannya tapi kita hanya membersihkannya ini saja Wallahu a'lam bisawab Buya mohon maaf untuk pertanyaan telepon nampaknya sudah bisa baik insyaallah okay. baik untuk telepon silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum iya bapak gimana? Bapak, mohon maaf. Ini dengan siapa dan di mana? Oh, silakan Bapak untuk pertanyaan untuk pertanyaan Dari, bisa ditanyakan ke Buya. Dari mana? Dari Bogor, Buya. Dari Bogor. Iya. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Apa? Ya, poligami. Sebentar kurang jelas pertanyaannya. Bisa menangkap? Sebentar kurang jelas, Bapak. Mohon poligami mohon satu-satu. Poligami diangkat sedikit suaranya. Anda kalem sekali suaranya. Anda mengangkat suara dikit. Iya nah, sudah. Iya. Tidak? Tidak harus izin dengan istri yang pertama. Terus? Apa? Istrinya banyak. Ya, terus? tidak keringaran coba iya poligami ada yang mengatakan harus istriin istri yang pertama terus suar anda terlalu pelan suaranya anda ngangkat suara sedikit mohon maaf ah begitu baru ah. Sekarang Anda tanya bagaimana gitu. Sekarang Anda sampaikan pertanyaannya seperti apa? Ayo. Assalamualaikum. Baik ini, ini masalah poligami. Orang menikah dengan istri yang kedua Tidak harus izin dengan istri Istri yang pertama Tidak harus izin dengan istri yang pertama Dan tidak ada, tidak ada pendapat gitu Harus izin itu tidak ada pendapat Seolah-olah isyarat adalah pendapat harus izin Tidak harus izin dengan istri Istri yang pertama Akan tapi di dalam masalah poligami sendiri Nabi melakukan itu semua Karena Nabi diperintah oleh Allah sebab Nabi la yanti ku'anil hawa in huwa ila wahyun yuha Nabi melakukan itu semua karena diperintah oleh Allah Dan kita punya keyakinan karena beliau adalah Nabi Sehingga Nabi sendiri yang memilihkan adalah Allah Nabi yang memilihkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi bagi pengikut Nabi Muhammad SAW Kalau ingin melakukan itu semuanya ada aturannya Karena dia bukan Nabi Dia adalah bukan seorang seorang Nabi Tentunya di situ ada aturan tentang keadilan, aturan tentang kesiapan di dalam memberikan nafkah batin yang maknanya pendidikan dan seterusnya. E, kemudian e, intinya tidak mudah bagi seorang yang melakukan poligami itu dan tidak boleh orang berkata lalu mengatakan poligami adalah sunnah. Memang sunnah Nabi artinya pernah dilakukan oleh Nabi tapi bagimu belum tentu sunnah. Bagimu adalah belum tentu tentu sunnah Jadi bagi para pria jika ingin wadah atau pria yang mau melakukan poligami harus pikir ulang tentang kemampuan dia urusan nafkah. Mungkin kalau urusan nafkah saja ada yang berkata, saya istri kedua tidak butuh nafkah. Tidak urusan nafkah saja, kesiapanmu dalam mendidik dan seterusnya dan seterusnya. Ada kemudian lihat. Di sini keadilan juga. Keadilan juga. Kemudian pendidikan dan banyak sehingga memang untuk poligami itu adalah bukan main. Dan yang terpenting adalah di dalam hati ini bukan hanya sekedar untuk berbangga-banggaan urusan menikah 1, 2 dan 3 itu merendahkan kaum wanita akan tapi lakukan kalau ada orang melakukan memang karena ada ada ada maksud yang sangat jelas dan ada ada kebutuhan bukan hanya untuk bangga-banggaan dan seterusnya. Di sisi lain para wanita pun lihat. Para wanita tidak jangan sampai ada wanita yang mengingkari ini semuanya. Wanita jangan ada mengingkari tentang poligami. Poligami adalah ada dan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para orang ulama-ulama akan tapi betul semuanya ada aturannya. Kalau sekarang seorang suami dengan satu istri saja didiknya enggak benar, anaknya enggak karu-karuan, kemudian nafkahnya ini, kemudian aduh masih kasar saja. Bahkan banyak orang berpoligami itu hanya karena dia punya problem dengan istri yang pertama. Ini kan bermasalah jadinya. Akan tapi bagaimana hendaknya dia itu kalau melakukan itu semuanya harus berpikir matang. Dan banyak ada orang yang menemukan keindahan dengan cara semacam ini. Tidak boleh menafikan, bagi wanita pun tidak boleh menafikan. Tapi ingat, para pria ini harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita masuk ke kemungkaran. Seolah-olah dia menjalankan satu kebaikan, akan tapi ternyata dia malah menuai petaka, menuai musibah, menuai murka dari Allah subhanahu wa ta'ala karena salah di dalam cara mengambilnya. Sisi lain, lihat wanita. Dan tidak bisa dipungkiri, ada sebagian wanita yang tidak mau, ada wanita yang yang mau. Semuanya sesuai dengan dengan kekuatan masing-masing. Kalau ada seorang wanita yang dengan suka rela, bahkan ada mungkin wanita yang mesti saya kalau dicontohkan pada zaman Nabi dan orang setelah pada zaman juga ada seorang wanita yang hanya memikirkan urusannya dengan Allah Subhanahu Wataala. Dia ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wataala dan dia memandang suami tidak lain sebagai sarana untuk menuju Allah. Begitu mudahnya dia. Untuk memberikan restu kepada suaminya, untuk bahkan mungkin dia yang mencarikan bahkan diceritakan sebuah seorang ulama ternyata yang mencarikan istri yang berikutnya adalah karena suami adalah ulama ini buta, seorang ulama yang buta misalnya. Bahkan ada suatu ketika ada bukan urusan sakit, ada seorang yang sakit, ada orang sakit karena begitu cintanya kepada istrinya dia tidak berani mengatakan yang demikian. Tapi istrinya mungkin kebutuhannya adalah di situ. Dia mungkin yang demikian ini, jangan memastahilkan. Sebab keridoan Allah itu unik, kadang Allah berikan kepada seseorang tidak peduli apakah itu dunia. Kita bisa melihat orang masuk Islam meninggalkan kekayaan orang tuanya. Meninggalkan orang hijrah dari gaji yang tinggi ternyata meninggalkannya karena Allah. Kalau berpikir ini dunia. Termasuk ada orang wanita mencari keridoan dengan semacam ini, ada, bukan mustahil. Akan tapi ingat, tidak. Jangan semuanya dibaksa dengan yang demikian ini. Ini adalah bab fadha'il. Kemuliaan seorang wanita. Dan wanita-wanita pilihan yang punya punya hal-hal yang semacam ini. Dan jangan dibungkiri. Dan jangan direndahkan orang semacam ini. Dan jadi kadang-kadang ini lagi jadi masalah kita ini. Orang wanita yang mengiridai su istri suaminya poligami direndahkan. Katanya kamu tidak punya ini. Atau sisi lain ada orang berbangga-bangga. Suamiku tidak pernah kawin lagi. Pernikahan itu hanya untuk bangga-bangga di -bangga depan manusia. Jalani hidup jika suamimu adalah istrinya hanya engkau, Anda bersyukur di hadapan Allah dan seterusnya dan seterusnya mengabdi secara sungguhnya. Anda seorang suami yang punya satu istri, Anda merasa cukup, alhamdulillah. Tapi yang ingin melagah yang kedua harus pikir ulang. Intinya tidak boleh main-main dalam demikian ini. Ada setiap hari orang, -orang ngomong di poligami, poligami, poligami, poligami. Aku jadi mainan poligami. Seolah-olah Islam mendidik kerendahan. Poligami adalah satu seperti halnya pernikahan satu, satu saja ada yang haram hukumnya. Menikah dengan satu istri ada yang haram hukumnya, wahai para laki-laki, kaum pria. Menikah, Imam Nawawi menyebutkan bab menunjukkan bahwa saya menikah dengan satu istri saja ada yang haram hukumnya. Apalagi dua, tiga, dan empat. Ini satu saja. Jadi mohon, ini harus dengan pelan-pelan, harus betul-betul kita mohon kepada Allah. Petunjuk dan seterusnya. Dan jangan jadikan bahan-bahan. Dan Anda jangan mengajak orang lain. Awas. Kalau anda sudah melakukan yang serupa, jangan ajak-ajak orang, belum tentu orang itu mampu, terpengaruh dengan anda, lalu mengikuti anda, dia tidak mampu, anda merusak rumahnya. Ini adalah syari'at Nabi Muhammad, sudah lah, berjalan seperti ini. Jadi dua belah biat tidak boleh menjadikan syari'at ini rendah. Wanita yang mengingkari, merendahkan syari'at Nabi Muhammad, awas, hati-hati. Sisi lain kaum laki-laki yang main-main menjadikan syari'at Nabi Muhammad direndahkan, anda juga dolim. Anda dolim. Dengan syari'at Nabi Muhammad. Sehingga sekarang banyak pelaku poligami itu, menjadi orang mencibir kepada poligami karena perilaku poligami yang tidak benar. Poligami bukan untuk diekspos. Poligami untuk bukan dipamerkan. Kalau saya punya istri empat, saya punya istri tiga, bangga-bangga. Oh bukan itu, apa itu semuanya. Tolol dia hebat dan sebagainya. Huh? Imam Ghazali tidak menikah ternyata beliau hebat. Tidak ada urusannya dengan itu. Ini dia, ini dia. baik. Ini ini adalah masalah poligami, hendaknya kalau ada ingin membicarakan masalah ini, enggak yang membicarakan ini harus dengan tulus. Bukan hanya ingin bangga-banggaan. Memang ada dua belah pihak ini kadang-kadang dari dari seorang suami. Dikit-dikit poligami. Kalau sedang ngomong sama laki-laki lain. Kadang-kadang sampai ibab kuyonan. Anaknya berapa? Jangan zaman sekarang kok tanya anak. Tanya istri dong. Kok jadi mainan. Ini. Istri harus sembunyikan. Artinya bukan untuk dipamerkan. Sisi lain seorang wanita barangkali ya. Sombong di saat menemukan orang lain. Mau dipoligami. Eh ya, apaan itu? Eh, Alhamdulillah saya punya suami saya tahu kamu ni. Jadi menjadikan seorang poligami itu menjadi sesuatu yang yang harus dihindari. Seperti halnya seorang wali kelaki poligami menjadi sesuatu yang harus dikejar-kejar. Ini problem. Biarkan semuanya berjalan, semuanya akan sesuai dengan dengan kemampuan masing-masing dan ada aturan sendiri dari Allah Subhanahu Wataala yang tidak boleh main-main dari pihak wanita pihak laki-laki saudara. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di rumah kita. Dalam keadaan apapun Allah berikan kebahagiaan, kemuliaan di rumah kita. Ini ini ini perlu keindahannya dia. Siapa yang memberikan keindahan? Allah, Allah. Bahkan ada orang menemukan kebahagiaan tanpa seorang suami. Seorang wanita, mening suaminya meninggal dunia. Sehingga setelah itu karena dikuasai dengan kecintaan yang luar biasa kepada anak-anaknya, dia dingin, tidak pernah berpikir tentang itu semuanya. Dan dia menemukan kebahagiaan di saat melihat anak-anaknya. Ya? Tidak pernah urusan dengan suami. So Suami lagi, karena suaminya meninggal. Padahal kita menemukan, ditinggal oleh suaminya waktu umur 18 tahun. Karena dia punya anak satu meninggal dunia. Suaminya. Setelah meninggal dunia, dia diplamar orang sana sini. Gak? Karena hatinya sudah tertutup. Tapi tidak bermaksiat dia. Tidak nuruti dengan kemaksiat. Mungkin ini semuanya. Dan tidak bisa dipaksa orang semacam itu untuk menikah lagi. Karena baginya untuk beribadah kepada Allah adalah lebih disukai. Ada di biar pun dilamar oleh orang besar ada, padahal dia tidak menikah menemukan kebahagiaan, kebahagiaan bukan di suami kebahagiaan bukan urusan istri akan tapi, yang punya suami hendaknya bahagia dengan suami yang punya istri hendaknya bahagia dengan istrinya termasuk mungkin diantara yang hadir punya permasalahan yang disebutkan tadi jadikan bahagia itu semuanya jangan sampai hidup ini menjadi menjadi neraka sebelum masuk neraka jahanam. jalani dengan keindahan lihat. jalani dengan keindahan semuanya keindahan dari Allah Subhanahu SWT di saat fakir orang bisa bahagia di saat kaya orang bisa bahagia di saat sakit, orang bisa bahagia. Di saat kekurangan, orang bisa bahagia. Sebab kebahagiaan yang ada di dalam hati seorang hamba yang menjalani. Dan itu pemberian karunia dari Allah Subhanahu SWT. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Memberikan kebaikan kepada kita semuanya.